yang ada tunggu-tunggu yang anda nanti-nanti artis ciliknya Indonesia jo. artis cilik bertalenta berkarisma banyak penggemarnya ada ramayana juga ada singa liar community merpati syuting tasya rosmala pala palapa kita kembali baru-baru lagi buat semuanya yang di depan yang Kemana dulu dong buat nyofa-nya sini? Kita saja